Nah, demikian di Hotel Islam, para pendengar juga para ibu-ibu yang hadir di Masjid al barakah sesi materi dari pembahasan peran ibu di dalam pendidikan terhadap anak, semoga bermanfaat dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab bagi ibu-ibu yang hadir, bisa menyampaikan melalui secarik kertas dan disampaikan kepada Panitia. Kemudian untuk para pendengar yang berada di rumah bisa melalui lenterfon 0218236543 dan melalui pesan singkat 70736543. Ustad nah, untuk yang pertama kita angkat dari lenterfon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Dari Abu Dhabi, saudara. Silakan bapak. Ya. Ustad bagaimana ya kalau kita punya ponsel terus ikut dengan saudara apa Bibi yaitu yang orangnya Mas Rani? Hmm. Ya, cukup itu, Pak Enam Waalaikumsalam Gimana kalau Pak tadi Mempunyai keponakan kemudian mengikuti eh, Kerabatnya yang eh, kafir Atau masyarakat dalam hal ini ya. Hmm. ya tidak boleh ya. Kita harus Menjaganya dan tidak boleh Membiarkan dia bersama orang kafirnya. Bersama orang kafir Karena ya Mau tidak mau, anak tersebut akan dipengaruhi. Ya. Dan akan terpengaruhi dengan suasana dan kondisi. Dan dia tidak akan merasakan kenikmatan bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, menjaga keislamannya. Sangat berat ya. Kalau dia ya, berluang likub bersama saudaranya yang kafirnya. Jadi kalau ada saudara yang baik, maka tidak boleh ya. Dia duduk bersama orang yang kafirnya. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak ada. Ya, kemudian dia uh, diam di rumah saudaranya yang kafir, selama dia mampu untuk menjaga keimanannya dan pamannya tersebut ataupun bibinya tersebut bisa memberikan kepada dirinya kebebasan untuk memegang agama yang mulia ini dan melaksanakan syariat Islam, dia pergi ke masjid tidak dilarang. Dia pergi beribadah tidak dilarang. Dia toleh tolabul... tidak dilarang. Maka dia juga berhak untuk bersikap baik kepada saudaranya yang kafir ini yang dia hidup di sana. Jadi dia berhak untuk bersikap baik dalam bentuk dunia, tetapi tidak mencintai secara apa? Secara agama. Hmm. Jadi secara secara agama. Allah Taala. Kita akan untuk pertama eh, pertanyaan kedua dari penelefon kembali. Assalamualaikum. Ya, silakan mohon maaf ibu dikecilkan tadi monitornya. Silakan. Ya, silakan. Uh, saya dari Banten, bang. Ya, silakan. Alhamdulillah, hidayah. Ya, langsung ke inti pertanyaannya ibu dan mohon dikecilkan tadi monitornya karena ada feedback ibu. Ya, silakan. Halo. Ya, ya. silakan langsung inti pertanyaan Bu Ana. Ya. Bagaimana ketika saya diberi hidayah tapi suami tidak uh, saya menjalankannya sendirian. Uh, Ke mana-mana sendirian tidak diantar dengan suami, hmm. bagaimana hukumnya? Ya. Ya. Terima kasih asih ya, tarpolikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silakan. Iya, pertama tidak lupa ya tadi kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepada Allah taala. Berdoa ya, dengan doa yang tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata ayun waj'alnal lilmuttaqina imama. Ya. Kita berdoa, doakan suami kita agar berada di atas hidayah. Yang kedua, yaitu tunjukkanlah adab yang baik. Tunjukkan ahlak yang baik di depan suami kita. Ya. Jadi Tunjukkan ya ahlak yang baik di depan suami kita, ahlak yang baik. Ya. Jadi tetap ibu harus memiliki ahlak yang baik. Ya tunjukkan bagaimana eh, apa sikap ibu sebagai istri kepada suami. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan hujah dengan lemah lembut kepadanya. Sampaikan argumentasi sampaikan ilmu kepada suami dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ya. Kemudian, ya selama itu adalah bukan sapar, jadi selama itu adalah bukan sapar. Ya, ibu pergi tidak disamai oleh suami, tetapi suami memberikan izin kepada, imu, kepada ibu untuk keluar, ya untuk keluar belajar, tolabul ilmi. Maka ibu yang dirahmati. Ibu insyaAllah berada dalam kebaikan dan tetap berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijaga dari fitnah. Ya, Semoga Allah Ta'ala menjaga ibu dari fitnah. Kemudian tetap bersikap baik selama suami itu belum dianggap kafir. Jadi selama suami itu tidak sampai kepada derajat kafir. Tetapi masih dikatakan hanya umpamanya maksiat. Ataupun suami ini dalam arti hanya saja dia itu lalai kepada masalah-masalah yang penting dari agama ini. Maka ibu harus bersikap baik tetap kepada suami. Dan insya Allah dengan sifat yang baik itu akan menjadi perantara bagi ibu ataupun bagi suami ibu untuk berada di atas hidayah. Senantiasa berdoa kepada Allah di dalam waktu-waktu terutama tempat-tempat yang mustajab berdoa. Kemudian, saya senantiasa mewasiatkan untuk senantiasa bersikap lemah lembut. Bersikap dengan cara yang baik kepada suami menyampaikan hujah argumentasi menyampaikan ilmu Allah Taala. Kembali untuk uh, penelpon ketiga kami persilakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Ya, ya Ustaz. Iya. Uh, saya ingin menanyakan bagaimana cara mendidik anak ketika anak tu di lingkungan bukan pada lingkungan yang sesuai dengan asar iya. Tapi anak-anak yang di lingkungan kota gitu uh, bagaimana hmm. ya secara mengajarkan anak-anak supaya tuh jangan memilih teman yang seperti ini seperti ini sedangkan lingkungan di sini tuh sangat padat dengan di wilayah kota apalagi wilayah kota gitu kan halo ya assalamualaikum nah, ya. yang... ya. ya. waalaikumsalam tuhlorekat uh, ibu tita iman taklim waalaikumsalam kaum muslimin di mana saja berada ya dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala Memangnya satu jalan yang paling uh, bagus buat kita adalah memilih apa memilih aljar, yaitu memilih tetangga yang baik, memilih lingkungan yang baik ya untuk apa menciptakan generasi yang baik, anak yang baik. Ya. Tetapi bagaimana jika seandainya kita berada dalam lingkungan yang ya serbat tidak baiknya, artinya kondisi dan sebagainya, maka Ya Artinya ciptakan suasana rumah ya, Suasana rumah Suasana lingkungan yang membuat mereka lebih betah di rumah ya. Ciptakan Sebab e, Para ibu Yang dirahmati oleh Allah SWT Maaf ya e, Sebuah lembaga pendidikan Islamis hari ini Saya sampaikan memang ini Agar semua kaum muslimin Dimana saja beradab, memahaminya Ya kami umpamanya yang memiliki pendidikan ya yang di situ dinamakan pendidikan ya yang lebih memperhatikan kepada perkara-perkara agama ini dan mengajarkan dinul Islam itu memang sangat berat ketika anak-anak yang kami didik itu berlatar belakang dari kondisi-kondisi mungkin lingkungan yang tidak baik. salah satu contoh mungkin ya maaf ya e, kalau anak itu ibu Membiarkan anak kita ya di rumah kita itu ada TV umpamanya. Ya. Maka saya melihat bahwa anak-anak laki-laki ketika diajarkan tentang haramnya musik. Ya, itu lebih relatif mudah diajari ketimbang kaum wanita. Ya. Jadi ketimbang ahwat. Apa alasannya? Karena ketika diadakan pengecekan itu. Bahwa rata-rata anak-anak perempuan ini. Ya mungkin yang diam di rumah, maka temannya itu televisi ya. Yang sekitarnya adalah musik dan sinetronnya. Jadi yang dilihat itu seperti itu ya. Bagaimana cara bercinta gitu kan. Bagaimana musik. Hmm. Jadi kehidupannya mungkin ya ketika ibunya masa, ketika ibunya kerja ataupun dan sebagainya. Maka anak itu nongkrong di televisi sekitar tidak kurang dari 12 jam atau bahkan kadang-kadang sampai 24 jam ya. Nah, maka yang terbaik bagaimana yaitu e, mengajarkan sejak dini dengan apa? dengan tarbiyah khutwatan. Khutwatan artinya apa? mengajarkan dengan langkah demi langkah, sedikit demi sedikit diajarkan. Salah satu contoh umpamanya sejak kecil ya anak itu sejak SD umpamanya ya bagaimana anak itu tahu bukunya? Ketika itu diperiksa, di mana disimpan umpamanya sepatu, di mana disimpan buku, bagaimana disimpan pakaian. Jadi kalau di diberikan di pelajaran sejadi ini, dia itu akan mudah. Ya. Ya. Kemudian bagaimana? Dia, kita ajarkan. Ya. Kita ajarkan hal-hal yang baik. Ajarkan tentang dinul Islam. Kemudian kenalkan tentang buruk. Ya. Dan tidak bisa kita akan mengingkari tentang lingkungan. Pokoknya anak sekarang, sudah ya. Anak itu tidak pernah tahu temannya tidak pernah tahu apa yang di sisinya itu juga tidak mungkin ya. tidak mungkin tetapi ya dibikin jarak ya waktu-waktu jarak tertentu ya kemudian mungkin diajarkan ini teman yang baik teman yang tidak baik kemudian bagaimana ketika bertemu dengan yang tidak baik bagaimana caranya dan sebagainya walaupun memang dalam realisasinya sangat berat ya ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak baik ya. sebab Ya. Kalau kita gambarkan anak ini bagaikan kertas putih. Jadi kertas putih. Jadi kertas yang putih yang di situ tergantung titik mau dikasih titik apa gitu. Mau dikasih titik apa? Memang sangat sulit sekali ya untuk menghadapi kondisi yang sesungguhnya gitu. Walaupun di dalam kata-kata mungkin orang ataupun saya bisa jawab ataupun sedikit menjelaskan, tetapi di dalam kenyataannya itu sangat berat gitu. Dalam lingkungannya sangat apa? Sangat beratnya. Maka diharap di sini bahwa para ibu sejadi ini sejak kecil itu harus diajarkan. Kemudian ciptakan di rumah itu artinya tidak membuat stres anak, kemudian tidak membuat takut anak, tetapi juga bukan berarti kita membebaskan anak apa yang dimaukan di rumah. Yang umumnya sekarang ya, ya sebagai contoh ya ajarkan sejak kecil umumnya anak kenal yang baik-baik gitu ya pemir sekarang sebagian para ulama telah membolehkan menggunakan seperti televisi dalam bentuk yang islami gitu kan. Ya dalam umpungnya PC dikenalkan di situ PC di bahasa Arab ataupun mungkin tentang bagaimana si CD, CD yang di situ memuat tentang tentang hakikat Islam dan sebagainya. Bisa diciptakan. dikenalkan anak-anak kepada hal itu. Kemudian dikenalkan kepada ilmu. Ya. Lebih dari itu mungkin bagi kondisi-kondisi tertentu adalah menyimpan anak tersebut di tempat-tempat yang mereka itu telah berusaha mengarahkan anaknya kepada dinul Islam, ya, seperti mungkin ke pendidikan-pendidikan yang di situ secara khusus memperhatikan tentang dinul Islam. Di hal-hal seperti ini, ya seorang ibu harus cerdik lah dan harus mempelajari ya sedikit demi sedikit kondisi anak dan sebagainya, apa kesenangannya, apa keahliannya dan sebagainya memang harus apa harus dipelajari. Bahkan maaf ibu yang bertanya dan seluruh para ibu bahwa sesungguhnya para ibu itu harus punya kejelian kecerdikan. Ya. Artinya cerdik itu di sini apa cerdik mengarahkan anak kita. Jadi maaf ya anak itu jangan dibikin apa takut gitu. Anak itu jangan dibikin resungkan gitu dengan kita. Gitu. Itu harus diciptakan bagaimana anak itu dekat, bisa bertanya, bisa dekat bisa mengadukan kondisinya, bisa mengadukan tentang e, apa masalahnya dan sebagainya. Jadi salah satu yang paling apa dominan di mana para ulama mengatakan menciptakan kesejukan, menciptakan kedamaian di rumah. Jadi menciptakan apa? kedamaian di rumah, itu yang paling utama, Allah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari ibu-ibu e, yang hadir di Masjid Al-Barakah. Yang pertama, Ustaz sebagai seorang ibu, mungkin saya tergolong ke dalam e, ibu yang kurang sabar, katanya, di dalam membina dan mendidik anak. E, Bagaimana kiat kiatnya agar saya bisa bersabar di dalam mendidik anak? Demikian perlanyaannya. Ya, saya kira ada tiga sisi yang perlu diperhatikan ya. Jadi, yang perlu diperhatikan. Pertama, harus memahami bahwa yang namanya tarbiyah itu adanya marhalah, gitu jadi yang namanya pendidikan itu Mesti dipahami adanya merhalah Adanya tingkatan Jadi eh, Dalam istilah orang lain Jadi kalau pendidikan itu Bukan in instan Seperti kita ya, Masak sup romi dan sebagainya Ataupun membalikan tangan Itu itu yang wajib dipahami Oleh apa? Seorang ibu dan seorang bapak Bahwa yang namanya Terbiah itu adanya merhalah yang kedua wajib dipahami bahwa bagi anak dan anak muda itu ada mawani artinya mawani itu sebenarnya ada penghalang-penghalang yang kadang-kadang e, sulitnya sampai kepada mereka jadi umpamanya kondisi-kondisi hari ini gitu ya lingkungan dan sebagainya gitu ya mawaninya kadang-kadang Mawani dari suami kita, ya, umpamanya kenapa begitu sulit anak ini diarahkan begini begini? Oh ternyata ada pengaruh dari bapaknya, umpamanya. bapaknya umpamanya uh, kurang baik, bisa aja kan? Yang kedua kadang-kadang mawaninya dari diri kita. Satu contoh kadang-kadang kita tidak sadar umpamanya uh, kita ini memiliki sifat apa? Girohnya terlalu tinggi, umpamanya. jadi anak itu tidak boleh salah umpamanya, ataupun anak itu tidak boleh melanggar. Maka dia itu bersikap keras gitu. Dan sangat keras itu dalam menyikapi anak. Dan dia, dia apa? tidak memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran. Jadi kadang-kadang sisi yang kedua disebabkan dari sisi kita. Maka seseorang juga harus memahami tentang jati dirinya. Gitu. Jati dirinya. Umpamanya. Kok kenapa yang tidak bisa? Mungkin karena kata-kata yang kita sampaikan juga kurang baik gitu kepada anak. Ya, maka ini harus dipahami ya. Sehingga kita akan memiliki kesabaran ya. Akan memiliki apa? Kesabaran Kemudian sisi yang ketiga yang perlu diperhatikan Sebenarnya bagi setiap orang Ibu, bapak harus tahu tentang dirinya sendiri Dalam arti bagaimana perjalanan hidupnya gitu. Jadi bagaimana perjalanan hidupnya Dia pernah merasakan begini Dia punya-punya punya gejolak seperti ini Dan sebagainya Maka ketika dia menghadapi anak pun tahu, ya umur-umur seperti ini, masa-masa seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini. Jadi, kalau dia itu melihat anak itu dalam kondisi seperti ini, terjadi gojolak seperti ini, ditimpa seperti ini, terjadi gojolak seperti ini, seorang ibu akan akan memahami, gitu ya. Jadi, dia itu tidak akan ambil potong eh, jalan pintas dalam setiap masalah yang dia hadapi, gitu. Dalam setiap masalah yang dia hadapi, gitu. Maka maaf ya para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa sisi rahmah ibu harus lebih besar ketimbang sisi rahmah suami? Ya, sisi rahmah kaum ibu, sebab ya pada intinya, pada intinya hidayah itu didapat dengan kelembutan dan sampai dengan kelembutan. Mari kita buktikan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam empat sejarah saja Jadi di dalam empat bukti Bukti yang pertama ketika ada Arab baduy Kencing di masjid Para sahabat langsung menghardiknya dan memburuknya Makarso mengatakan biarkan sehingga ia selesai kencing Maka beliau mengatakan Ya Allah rahmati aku dan rahmati Muhammad Dan janganlah merahmati seorang pun selain aku dan Muhammad Maka ketika Nabi bersikap lemah-lembut, maka timbul ucapan yang lemah-lembut, ya, ucapan yang baik. Di mana orang itu mengatakan rahmati Muhammad. Ketika ada seseorang sahabat itu mengucapkan Yarhamukallah ketika dia mendengar seorang yang bersin mengucap, maka dia mengatakan Yarhamukallah. Lalu seluruh para sahabat menoleh seolah-olah akan mengeluarkan dari sab. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah kepadanya sesungguhnya dalam solat adalah sibuk menajat kepada Allah. Maka tidak boleh dengan kalama manusia. Lalu orang itu mengatakan demi Allah aku tidak mendapatkan seorang pengajar seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu yang dirahmati jadi Brahmana, sisi kelemah lembutan, sisi kasih sayang itu harus ditonjolkan. Hatta ibu memukulnya. Maka tampakanlah wahai pukulan itu adalah bentuk kasih sayang. Contoh yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari dile sama orang Thaif. Lalu malaikat menawarkan jika seandainya engkau pengin gunung yang ada di sekitar Thaif ini aku lemparkan, aku akan lemparkan kepada mereka. Tetapi Nabi sallallahu wasallam mengatakan sungguhnya mereka kaum yang jahil, aku mengharapkan dari generasi ini yang beriman kepada Allah. Maka Allah telah mengijabah dengan kelembutan ini? Di mana datang penolong-penolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari orang-orang ini? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimusuhi Allah Abu Jahal, Rasul tidak pernah mendoakan buruk kepada keturunan Abu Jahal, tetapi berdoa agar keluar dari keturunan Abu Jahal itu yang beriman. Maka ternyata doa Rasulullah Shallallahu Mustajab, sehingga keluarlah ikrimah ibnu Abi Jahal Seorang mujahid Seorang panglima di zaman Umar Khattab, anhu. Nah ini kelembutan Jadi Kesabaran dibalangi dengan kelembutan Itu yang paling indah di dalam mendidik Di dalam mendidik Tetapi bukan berarti ibu tidak pernah marah Tetapi kemarahan pun Marah pun harus tunjukkan Itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala Nah tapi untuk selanjutnya masih dari pertanyaan hadirin. Dari beberapa pertanyaan yang hampir sama Ustadz. bagaimana nasihat Ustadz untuk kaum ibu yang belum dikaruniai anak karena beberapa sebab. Diantaranya karena diangkatnya anggota tubuh bagian dalam sehingga tidak bisa memiliki anak karena suatu penyakit. Padahal ia sangat menginginkan seorang anak. Kemudian juga dari pertanyaan yang lain. Apakah dengan demikian maka ketika meninggalnya ibu tersebut, dia tidak akan mendapatkan uh, doa anak yang soleh, dan kedudukannya juga berbeda dengan ibu-ibu uh, yang mempunyai anak yang banyak, dan mempunyai anak uh, yang soleh dan mendoakan mereka, mendoakan ibu tersebut. demikian. Alhamdulillah. Uh, ibu tidak boleh, yani, apa? Uh, itu adalah, Merupakan ketentuan dari Allah Ta'ala, jadi takdir dari Allah Ta'ala, dan ibu tidak boleh murka dengan takdir tersebut. Bersabar dan menerima kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya, bagi setiap mu'min, ada wasilah yang lain untuk mendapatkan karunia dan kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Seandainya dia tidak dianugerahi anak, maka dia bisa bersikap baik dan berbakti kepada suaminya. Maka Nabi SAW telah menjelaskan pintu surga berawal dari sifat baik kepada suami. Nah, Tetapi dari sisi yang lain, maaf. Jadi ketika disampaikan poin ini. Jangan diprotes dan ibu tidak boleh murka. Ya Yaitu apa? Mengizinkan kepada suami untuk menikah mencari istri yang kedua. Ya. Yang mana jika Allah Ta'ala memberikan anugerah anak. Ibu bisa ikut untuk mendidik anak tersebut. Ibu bisa mendidik anak tersebut dan ibu bisa berpartisipasi dan mengambil tugas ya untuk mendidik anak tersebut dan tentunya anak adalah memang satu keindahan ya bagi kita semua tetapi kalau yang masih memiliki jalan keluar dalam arti seperti mungkin hanya dikatakan maaf ya mandul tetapi bukan sesuatu yang mungkin secara medis seperti diangkat rahimnya punya. Itu kan secara medis itu tidak mungkin ya. Maka tau sia saya, wasiat saya adalah agar tetap berdoa kepada Allah taala banyak istighfar. Jadi banyak istighfar, banyak bertaubat dan meminta kepada Allah taala. Sebab sesuatu tidak ada yang tidak mungkin jika Allah taala menghendakinya. Allah taala menjelaskan dalam surat An-Nuh, istaghfiru Rabbakum innahuka naqofaro yursilis sama aleikum wa yumdikum bi amwalin wabanih. Dalam ayat ini Allah telah menyebutkan keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar ada tiga katanya. Yang pertama akan diturunkan hujan. Yang kedua akan dianugerahi anak dan keturunan. Jadi akan dianugerahi anak dan keturunan. Yang ketiga akan dikeluarkan Yaitu sungai-sungai yang mengalir dan keluar buah-buahan. Berbagai kenikmatan akan dicurahkan kepada kita bagi orang yang beristighbar. Sehingga diriwayatkan Allah Alam tentang orang bertanya kepada Imam Ahmad, termasuk orang yang mandul. Dia bertanya bagaimana jalan keluarnya. Maka Imam Ahmad mengatakan, beristighbarlah kamu kepada Allah. Sebab Allah telah berfirman. Istagfiru rabbakum innahu ka'na gofaro yursilisamalaikum indoraro wa bi amwalin wa atau nasihat yang ketiga ibu bisa memberikan wasilah kalau ibu punya harta kalau ibu punya sedikit harta maka akan menjadi satu kebaikan jika ibu memberikan wasilah kepada para thalabatul ilmi harta ibu sisihkan untuk para pencari ilmu memberikan harta kepada mereka agar mereka bisa membeli buku agar bisa mereka meneruskan Belajar sebanyaknya Orang yang anaknya pintar tapi kedua orang tuanya tidak mampu meneruskan sekolahnya Tidak mampu berada di sebuah pesantren dan seterusnya Maka ibu bisa untuk memberikan wasilah kepada mereka Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kebaikan dan jariah Ibu akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang diberi wasilah oleh harta ibu Ini barangkali tiga hal ya. Walaupun mungkin hal yang nomor dua tadi Ya, sangat sedikit ibu yang akan menerimanya. Ataupun sangat sedikit yang mampunya. Tetapi sebenarnya, hal itu adalah merupakan satu jalan yang terbaik. Untuk menjaga suami ibu, juga menjaga keindahan. Dan apa, suasana yang kondusif bagi suami. Sebab, kadang-kadang dengan kondisi tidak punya anak. Suka menjadi wasilah, tidak kondisinya dalam sebuah keluarga. Wallah ta'ala. Nah, masih dari pertanyaan. Ibu-ibu yang hadir di Majelis Talim Ustaz bagaimanakah cara mendidik anak yang ideal Di mana orang tuanya kurang Dalam pendidikan agama Tapi bila dimasukkan ke pondok pesantren sejak kecil Dan pondok pesantren tersebut Jauh di luar kota Dikhawatirkan dari segi kejiwaan ada Pengaruh negatifnya Bagaimana Ustaz yang ideal terhadap masalah ini Ya saya kira untuk Tingkat SD ataupun SD Bagi para ibu tidak terlalu sulitlah untuk apa mengarahkan, ya salah satu contohnya, ya paling tidak ibu mengarahkan tentang hal-hal yang yang mudah ya. Pertama hal-hal yang mudah, contohnya arahkan anak itu kepada waktu, tahu tentang waktu belajar. Jadi sejak kecil ya barangkali agar waktu SMPnya ketika di pesantren dan sebagainya itu paham, karena ya saya terus terang yang memiliki pesantren agak kesulitannya, ketika anak itu Sejak kecil itu tidak begitu paham tentang belajar, gitu. Umpamanya, ya, nah, di rumahnya ya masuk keluar dari rumah itu tidak terawasi, ya tidak diketahui. Ketika di pesantren pagi-pagi harus tahfidz Quran, kemudian jam tujuhnya harus belajar sampai jam satu, kemudian jam dua nya harus istirahat, sorenya harus menghafal pada magribnya harus ikut belajar bahasa Arab dan sebagainya. Maka merasa berat dan menjadi stres anak tersebutnya Ya, dan kami juga membuat wasilah-wasilah dan menciptakan suasana itu memang berpikir, artinya bukan berpikir e, sejenak. ya Berpikir memang sampai hari ini mencari apa satu metode yang bisa menciptakan kedamaian anak-anak itu santren. Tetapi jika seandainya para ibu itu punya andil seja, sejadi ini, ya, anak itu umpamanya ketika akan pergi bukunya dikumpulkan, ketika pulang bukunya diperiksa, sampai mana... Kemudian halal yang kecil, umpamanya diajarkan tentang bagaimana anak itu tentang dinul Islam, bagaimana cara makan, saya kira bagi para ibu tidak akan keberatannya tentang mengajarkan hal itu. Dan yang paling terbaiknya begini, bahwa kita bertakwa itu tidak bisa sendirian. Jadi bertakwa itu tidak bisa bersendirian, mesti adanya amal jama'i. Jadi maksud dengan amal jama'i ini bentuk kita itu taawun di dalam menegakkan din ini bentuk uh, kerjasama dan tolong menolong di dalam uh, menegakkan Dinul Islam ini. Contoh ya, maaf ya kalau daerah ini cilengsi umpamanya ya, hmm. coba umpamanya dibikin semacam madrasah walaupun tidak bentuk pesantren permanen, bikin madrasah ya. dibikin madrasah yang di situ mungkin apa anak itu setelah pulang dari SD sorenya bisa belajar, hmm. bisa belajar bagaimana Menghafal Quran diajar tentang ini saya kira itu satu wasilah. Hmm. Karena saya juga meyakini dan menyaksikan di tempat-tempat yang anak itu pernah belajar sorenya gitu, ketika umpamanya diniahnya, maka paling tidak dia sudah punya hafalan satu juz. Ya, sebab, ya maaf ya saya menyampaikan tentang Maha Besar sendiri sebenarnya itu kita banyak ya. Tapi saya memberikan gambaran ketika saya itu membuat program anak. SD itu paling tidak 9 juz atau 8 juz atau paling tidak 5 juz atau 6 juz setiap 1 tahun satu juz dan semuanya 9 juz maka SMP yang dari luar ataupun anak-anak yang dari luar yang kami terima mereka belum punya hafalan Quran bahkan sebagiannya belum bisa baca Al-Qur'an maka jalan yang terbaik bahwa saya menasihatkan kepada seluruh kaum muslimin ingat bahwasanya bertakwa itu tidak bisa sendirian Ya, kita tidak bisa istiqomah sendirian dan tidak bisa menciptakan suasana yang baik sendirian. Maka di sini apa diusahakan bahawa setiap di antara kita wajib untuk mengusahakan dan mencari jalan. mengimpakan harta, tolong menolong, ya, bekerja sama dengan orang-orang alimnya, bersama dengan para ustadinya yang ada di tempat tersebut. Paling tidak ciptakanlah. Anak-anak belajar di masjid, anak-anak diciptakan sore itu ada pengajarnya, dikenalkan bahasa Arab, dikenalkan Quran, dikenalkan hafalan-hafalan hadis itu dan sebagainya, itu sangat mudah, gitu. sangat mudah. Jadi tidak mungkin kita akan bisa bertakwas sendirian gitu. dan susah sekali kalau seperti itu. Ya. Maka ya harus diciptakan kondisi-kondisi yang tadi dan diusahakan dan diusahakan. Maka ya saya yakin bahwa pesantren-pesantren pun akan maju sebab kalau saya katakan ibu tidak bisa menuntur saya hari ini umpamanya harus seperti ini, kenapa? sebab kelas 1 juga banyak yang belum bicara bahasa Quran gimana harus diberikan hafalan gitu kelas 1 nya harus bisa 1 juz 1 juz, sementara dia juga belum bisa membaca Al-Quran harus ikro dulu selama 1 semester umpamanya, setelah itu baru ada hapalan ya. kemudian bagaimana harus diciptakan pinter bahasa Arab, sedangkan dia belum bisa membaca, bahkan ada yang menulis itu dari sebelah kiri kan ini repot nih jadi ini apa repot dan bagi ibu ya belajar gitu belajar ya sedikit demi sedikit kemudian anak diajarkan ya nggak apa apa duduk duduk bacakan umpamanya kitab tauhid yang bahasa Indonesia gitu ajarkan kepada anak dibacakan dan sebagainya banyak wasilah untuk nah. menempuh hal itu Allah amin Setelah tadi kita angkat dari penelpon, kemudian e, pertanyaan dari hadirin. Kita angkat dari pesan singkat saja, ya, dari ya. Umu Ahmad di Cikarang. Ustaz bagaimanakah e, sebenarnya cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melarang e, anak meng, e, dalam mengerjakan sesuatu? Karena ada di dalam satu buku dan juga ada dalam satu metode tertentu yang menyatakan bahwasanya kita tidak boleh berkata jangan kepada anak. Mohon penjelasannya Ustaz. Allah Al-Amin apa tidak mendapatkan uh, satu dalil yang mengatakan tidak boleh mengatakan jangan ya ataupun apakah metode itu bisa dibenarkan dan bisa dibuktikan dalam pernyataan Allah taala ya. tetapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada cucunya Hasan ketika Hasan itu makan kurma sedekah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan kepadanya kuh-kuh keluarkan keluarkan fa inna ahlal baiti la taqulu shadaqah sebab ahlu bait tidak dan dilarang memakan sedekah ini bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengingkari dan melarang kemudian cerita yang kedua tadi juga lihat ya dalam hadis Abu Hurairah dalam hadis Abu Hurairah di situ sebutkan tentang kisah uh, uh, miswar ibu. Uh, Salamatil mu akwat apa? Salamatil mu akwat menyebutkan tentang kisah anak kecil tadi. Ya, makan dengan tangan yang kirinya. Maka Rasul berkata kepada anak itu, ya gulam, samillah, wakul, biyaminik, wakul, bi majalik. Terus sebutkan larangannya setelah itu. Jadi saya kira. Nah, tidak ada bukti dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menekan jangan. Ya. Dan kita juga perlu kepada sebuah bukti dalam sebuah penelitian. Ya, bahwasanya kalau disebutkan jangan maka anak jadi begini. Saya kira hmm. tidak apa tidak bisa dibuktikan demikian juga apa demikian juga bertentangan dengan yang lainnya dengan yang lainnya. Poinnya ketika kita akan mengajarkan anak ya, untuk tidak sholat di kuburan, bagaimana? Apakah membaca hadisnya harus dirobah atau bagaimana gitu kan? Yeah. Nah ini hmm. ya saya kira tidak benar itu tidak benar hal seperti itu. Selanjutnya dari Umu Alifah uh, berkolohik Ustaz apakah boleh bagi kita untuk membuat anak agar menuruti apa yang kita inginkan dengan cara menakut-nakuti dengan sesuatu, Ustaz. Yang terkadang mm -hmm. uh, juga menakut-nakuti dalam hal ini eh, dengan berkata bohong demikian uh, pertama menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang fiktif, itu tidak bolehnya bahkan kadang-kadang seorang ibu menakut-nakuti anak uh, dengan perkara yang musyrik gitu. punya hati-hati nanti ada anu hati-hati ini nanti kena anu-anu, sesuatu yang fiktif bahkan itu menjurus kepada kesyirikan maka itu jelas tidak bolehnya jadi ya, jelas tidak boleh. Ya, jelas tidak boleh. Hmm. Tetapi bagi kita, apabila berkaitan dengan syariat dan itu ada penjelasannya dari syariat tentang yang wajib ditakuti, maka jelaskan saja kepada anak ya, untuk mengenalkan bagaimana neraka, untuk bagaimana mengenalkan tentang surga keindahannya, ya kenikmatannya, bahayanya neraka, dahsyatnya neraka, dan sangat banyak sekali ya sangat apa, banyak sekali kemudian tentang berdusta ya. berdusta di dalam mendidik, ya. ataupun menakut menakuti nah, semampu mungkin tidak boleh melakukan dusta ya. dusta itu kan tidak boleh ya. dan hukumnya haram ya bahkan para ulama ya, ada perbedaan hatta di dalam bentuk islah Kecuali dalam bentuk Tauriyah. Dalam bentuk Tauriyah itu. Dusta yang tidak sore. Gitu. Dusta yang tidak jelas. Ya. Seperti untuk menciptakan kedamaian. Dan menjaga orang. Ketika ada orang bawa pedang. Banyak pun bawa golok. Menanyakan si Pulan. Dan dia akan membunuhnya. Lalu kita ditanya. Kamu lihat si Pulan? Ya, dia duduk tadi di sini. Lalu dia bergeser. Selama aku di sini. Aku tidak melihat si Pulan. Jadi dia mengatakan Tauria di situ dalam arti dustanya itu tidak hakiki. Di mana dia mengatakan bahwa aku tidak melihatnya selama aku duduk di sini, selama aku berdiri di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, salah satu apa? Salah satu contoh. Maka diusahakan cari yang tidak dengan jalan dusta. Saya kira jalan-jalan yang tidak dusta juga banyak kita. Jalan yang tidak dusta juga apa? Banyak ya. Kepada anak dan dibiasakan anak itu bersikap jujur, dan berkata jujur, dan mengungkapkan dengan jujur. Nah kalau kita awali dengan tidak jujur, ataupun dengan dusta dan sebagainya, ketika anak mengetahuinya, maka anak akan memahami tentang bolehnya tidak jujur. Jadi mungkin nanti akan banyak hilah kepada orang lain ketika dia memahami seorang ibu juga pernah melakukan tidak jujur kepadanya. Nah ini juga madorot kepada anak ya. Ketika kita... Yang menakut-nakuti sesuatu yang fiktif ataupun tidak benar ataupun yang tidak jujur, wallohu taala. Okay, untuk selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Ya, silakan dari mana Pak? Saya masuk dari Terowong. Silakan ya. bapak Saya, saya, saya mahu menanyakan ini, apakah ada kewajiban kita sebagai orang tua terhadap bayi yang masih mengandung? Aslinya selain dari doa, apakah ada ritual-ritual lain yang ditunjukkan oleh orang Begitu Pak sebab nah. banyak sekali di kampung kita ya, suka mengadakan hal ritual begitu yang mungkin tidak berdampak menjadi agama. Ya, nah. Tidak ada jadi agama. Terima, jadi, kan, terima kasih itu. Pak Mursyidin. Assalamualaikum. Silakan. Ya, tidak ada ritual secara khusus ibadah ketika anak kita masih di kandungan. Selain kita berdoa kepada Allah Taala agar menjaga bayi tersebut dan agar Allah Taala menganugerahi iya anak yang soleh ketika lahir ya, kita berdoa kepada Allah Taala di keturunan yang baik tapi ibadah ibadah yang khusus umpamanya pada empat bulan ada selamatan umpamanya ya, pada empat bulan ada selamatan ataupun pada tujuh bulan ada selamatan baca baca tertentu dan sebagainya Maka jelas ini adalah perkara-perkara yang menyelesahi dinul Islam, perkara-perkara yang menyelesaikan syariat Islam, perkara-perkara yang menyelesaikan sunnah Nabi saw. Sebab Nabi saw tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak pernah melakukannya. Maka ya tidak ada ritual khusus ibadah yang khusus ketika apa seorang ibu ataupun ketika anak itu berada di di rahim ataupun ketika masih dalam. Kandungan, Allah Taala. Kembali dari penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan ibu. Nah, ini dari Um Umar dulu. Silakan ya. Uh, mau tanya Ustadz gimana hukumnya seandainya setelah kita membaca buku-buku uh, Islam tentang cara mendidik anak, kemudian kita juga membaca taman-taman dari ilmuwan-ilmuwan uh, di Barat gitu, tentang pendidikan nah, anak, -anak nah, tentangnya kita. Terima kasih ibu, silakan. Iya. Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, masalah kita membaca penelitian orang Barat ya tentang bagaimana mendidik orang-orang Barat itu tidak berkaitan dengan masalah syari'inya. Tetapi yang saya banyak ketahui ya ataupun sebagiannya saya ketahui lebih banyak mereka itu kepada yang sifatnya tujurba, artinya pengalaman bagaimana mengarahkan anak kita dan bagaimana mendidik anak. Saya kira kalau hal-hal itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i, bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, bertentangan dengan hakikat dinul Islam, kemudian ya apa bentuk-bentuk eh, kaifiat-kaifiat ataupun cara-cara yang didapatkan dengan pengalaman di dalam mendidik, maka saya kira itu tidak menjadi satu apa satu yang terlarang. dan di dalam masalah pendidikan juga. Lebih kepada tujurubah, lebih kepada pengalaman, gitu. jadi lebih kepada pengalaman. Oleh sebab itu, sering kita juga dapatkan bahwa guru kelas 1 SD itu tidak mesti orang yang bergelar, ya. tidak mesti orang yang umpamanya titelnya tinggi, tetapi lebih kepada orang yang punya pengalaman, jadi lama mengajarnya, lama mendidiknya itu biasanya di apa di khususkan untuk pengajar kelas 1 SD ataupun kelas 2 sampai kelas 3 ya. Kenapa? Sebab e, di dalam mendidik gitu dan mengarahkan anak itu lebih e, kepada masalah apa? masalah tujrubah ya. Artinya pengalaman e, seseorang di dalam mendidik ya, seseorang di dalam mendidik dan termasuk teori-teori yang ada hari ini. Yaitu diambil kebanyakannya dari pengalaman, kemudian istilahnya dari evaluasi, kemudian dari berbagai bentuk percobaan, dan sebagainya. Dan sebagainya. Seperti maaf saja, sekarang orang-orang Barat itu lebih condong kepada sistem pesantren terdahulu. Jadi maaf saja, sekarang ketika sebagian pesantren-pesantren itu di dalam pendidikannya mengambil yang lain, maka yang lain orang-orang Barat sekarang e, ataupun para peneliti itu kembali kepada sistem e, sistem pendidikan seperti di pesantren itu. Jadi istilahnya sekarang umumnya sistem pelajaran dengan 20, apa dengan full day school, kemudian boarding school dan seterusnya, maka itu telah terlihatnya bahwa apa pendidikan itu lebih ke banyak banyak itu dari pengalaman dari apa? Dari pengalaman, ya, sebuah contoh ya mungkin saya berikan contoh. E, saya sering menjelaskan kepada guru-guru kami di sana, umpamanya ya, e, mengajar dan pengaruh seorang guru kepada anak didiknya, itu di dalam mengajar, tidak terbatas bagaimana pinternya ataupun nilai A, umpamanya dalam ijazahnya, e, nilainya A, umpamanya semuanya. Tetapi ketika mengajar sangat tidak bisa diterima sama santri-santri. Nah, hal itu disebabkan apa? Salah satunya karena tidak memiliki pengalaman. Dan tidak memiliki teode, apa, metode ataupun teori yang bisa. Tetapi kadang-kadang e, orang yang ilmunya ataupun mungkin dari segi IQ-nya tidak begitu dikenal ataupun tidak begitu tinggi. Tetapi dia memiliki tujuh rupa yang baik di dalam mengajar. Di dalam mengajar. Bahkan ya, contoh kecil ya, contoh kecil. Sebuah pertanyaan yang mendidik dengan sebuah pertanyaan yang tidak mendidiknya. Itu bisa diketahui oleh seorang pendidiknya. Seorang guru. Katakanlah. Kalau seseorang itu guru akidah. Guru akidah. Maka dari pertanyaan itu tidak semata-mata umpamanya menyatakan sebuah keyakinan. Tetapi bisa meninjau tentang derajat keimanan anak tersebut dan bagaimana pandangan anak tersebut sejauh mana pemahamannya, gitu kan, sejauh mana pemahamannya bisa diuji dari sebuah pertanyaan itu, di mana seseorang telah mengetahui tentang sistem pendidikan yang yang mendalam gitu, jadi ini e, masalah yang seperti yang tadi itu ditanyakan, Wallah alamnya selama tidak bertentangan dan selama tidak ada dalil pengharamannya maka ya, sebuah penelitian bisa Digunakannya. jadi sebuah penelitian bisa digunakan, Allah Ta'ala Baik. selanjutnya kita masih ada waktu Ustaz ya, kita ya. angkat pertanyaan dari ibu-ibu uh, yang hadir Ustaz bagaimanakah menyikapi anak yang selalu mendurhakai kedua orang tuanya, dan selalu berbuat maksiat, dan tidak pernah menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang tuanya tersebut sudah berusaha semampunya untuk mendidik anak tersebut kepada kebaikan pertama Ya, tidak diragukan lagi. Dia harus bersabar ya. Dan dia harus tetap mencari wasilah bagaimana menciptakan anaknya baik ya. Dia harus bersabar. Dan dia harus mencari berbagai wasilah untuk menciptakan anaknya tetap baiknya. Tetapi, kadang-kadang perlu bertanya tentang sisi yang lain. Umpamanya, saya katakan, Pernahkah ibu berkata sesuatu yang tidak baik buat anak ibu? Kadang-kadang ya. ketika kita tidak sadar, ketika anak itu umpamanya melakukan suatu kejelekan kepada kita, lalu kita keluar kata-kata yang buruk. Yang kita tidak sadar dan lupa umpamanya. Padahal itu telah diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka ingat-ingat jika seandainya ada hal-hal seperti ini. Jadi orang tua harus sadar ya, lihat ya. Yang ketiga, kadang-kadang kita juga harus sadar dari sisi yang lain, bahwa ditakutkan apa yang diberikan kepada anak kita sesuatu yang tidak memberikan motivasi anak menjadi baik. Maaf ya. Jika apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, usahakan ini adalah dari sesuatu yang haram, dari usaha yang haram, dari usaha yang jelek, dari usaha yang tidak halal. Sehingga menjadi ujian salah satunya dengan anak ini. Dengan anak ini. Jadi maksudnya ini harus introspeksi terlebih dahulu. Sisi yang lain mungkin disebabkan karena tidak lemah lembutnya kita ataupun kasarnya kita. Ataupun lemahnya kita di dalam mencari wasilah. Hal ini perlu kita introspeksi diri kita sendiri. Jika hal-hal yang tadi adalah tiklah kita tempuh dalam arti perkara yang baik telah kita tempuh, tetapi terjadi seperti apa yang tadi. Maka ketahuilah bahwa itu adalah sebuah ujian bagi kita. Di mana sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan anak, harta, keturunan adalah sebagai fitnah bagi kita. Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita tentang anaknya Nabi Nuh AS. Isterinya Nabi Nuh alaihi salam. Sebagai pelajaran buat kita. Dan kita meyakini bahawa hidayah ada di tangan Allah. Petunjuk ada di tangan Allah. Maka bagi ibu penanya dan kita semua. Untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Tidak henti-hentinya untuk mendoakan anak kita kepada kebaikan. Dan kita menggantungkan diri. Menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sampai bosan untuk. Menyampaikan kebaikan dan mengajarkan kebaikan kepada anak kita walaupun bagaimana. Sebab hari ini tidak berhasil. Hari esok mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan yang baik buat kita. Jadi ini yang terbaik. Ini yang wajib ditempuh oleh kita. Bahkan senantiasa mencari wasilah. Mungkin dengan wasilah ini tidak berhasil. Cari wasilah yang lain. Dengan wasilah ini tidak tidak bisa. Cari wasilah yang lain. Sampai Allah Ta'ala memberikan taufik dengan wasilah tersebut. Oleh sebab itu, di dalam ayat Al-Quran, وَجَهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا Ini kepada orang kafir. Dalam arti, kita harus mujahadah di dalam menegakkan hujjah. Hatta kepada anak. Walaupun itu kepada anak kita sendiri. Bahkan, Poin yang harus diperhatikan bahwa itu adalah sebuah ujian. Diuji keimanan kita dan loyalitas kita. Apakah kita akan memberikan loyalitas kepada keburukan karena itu adalah anak kita yang melakukannya? Apakah kita akan memberikan kecintaan kepada keburukan karena itu? Karena anak yang melakukannya? Ini akan diuji. Di mana Allah Taala telah mengatakan setiap sesuatu menjadi ujian bagi kita untuk keimanan kita. Bahkan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji, apakah dengan buruknya anak kita, kita menjadi putur, kita menjadi lemah, kita menjadi tidak mau melaksanakan agama, kadang-kadang seperti itu. Ada orang yang putus asa. Wah, aku enggak mau datang ke pengajian, aku tidak mau taklim, aku tidak mau kumpul dengan orang karena anakku begini-begini maka diuji oleh anak kita yang buruk ini. Jadi ingat, para ibu yang dirahmati oleh Allah taala dan penanya yang dirahmati oleh Allah taala. Allah taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amalah." Dialah Allah taala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Maka ini adalah ujian buat kita. Ujian buat kita. Apakah ibu akan tetap istiqomah di atas hak walaupun kita melihat anak kita seperti ini. Yang kedua, apakah akan tetap bersabar menyampaikan kebenaran kepada anak kita. Apakah akan bersabar menyampaikan hujah, menyampaikan kebaikan, mendidik anak kita. Sebab Allah telah berpindah. Beribadalah kamu kepada Rabbim sehingga datang hari kematian kepadamu. Tetap kita diperintahkan isi koma Wala tamutunna illa wa antum muslimun Jelas ya Jadi yang terakhir kita memahami ini adalah sebuah ujian Allah Alhamdulillah Satu pertanyaan terakhir tadi untuk kesempatan uh, siang hari ini dari Hadirin Ustadz untuk bisa mendidik anak agar soleh dan soleha Tentunya didukung pula oleh seorang bapak yang soleh Sehingga bagi seorang wanita muslimah yang belum menikah, ikhtiar apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan suami yang soleh sehingga bisa mendidik anaknya dengan uh, baik. Ia ya, tidak diragukan lagi bahawa ia sendiri harus mendidik dirinya sendiri agar dia menjadi soleh. Sebab tidak mungkin Allah Ta'ala ataupun sangat sulit akan dipilihkan suami yang baik jika ibu ataupun ukti itu tidak baik wanita yang baik akan ditemani dengan suami yang baik suami yang baik akan ditemani dengan istri yang baik itu secara golibnya maka yang paling pertama yang utama langkah yang pertama seorang wanita memperhatikan kewajiban dirinya kepada Allah kewajiban dirinya kepada Rasul kewajiban dirinya kepada agama ini kewajiban dia kepada orang tuanya Kewajiban dia kepada lingkungannya. Ciptakan kebaikan dalam dirinya. Ciptakan kebaikan di dalam dirinya. Paham kepada agama. Nah, setelah dia mendidik dirinya. Maka, ketika berkeinginan untuk menikah. Maka meminta kepada Allah Ta'ala suami yang baik. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Sebab jodoh ada di tangan Allah. Segala sesuatu ada di tangan Allah. Ya. Maka jika anti adalah baik. Jadi kita adalah baik. Maka insya Allah Ta'ala akan memilihkan yang terbaik. Maka saya nasihatkan. Yang menjadi tujuan utama dan pertama. Bukan kedudukan suami. Bukan harta yang dimilikinya. Bukan kedudukan yang dimilikinya bukan karena keturunannya tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada agamanya barang siapa yang menjadikan agama sebagai pilihannya barang siapa yang menjadikan keimanannya sebagai pilihannya bagaimana baga, barang siapa yang menjadikan sunnah sebagai pilihannya maka Allah taala akan memberikan akhir yang baik wal aqibatul muttaqin dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa watazawadu fa inna khair az dan bersiap-siap dan buatlah perbekalan dan sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan maka uhti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa kau muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu maka langkah yang pertama dan utama membina diri Mem, membina ya mendidik diri mengarahkan diri pribadi kepada kebaikan Maka Allah Ta'ala akan memilihkan suami yang baik. Dan berhati-hati. Janganlah anda menjadikan tujuan utamanya adalah keturunan. Yang baik dalam arti keturunan. Yang terhormat. Harta yang melimpah luah. Kedudukan yang tinggi. Sebab yang tiga perkara ini. Jika seandainya tidak dibarengi dengan keimanan. Tidak dibarengi dengan ketakwaan. Maka semuanya akan sirna. Semuanya akan tiada Semuanya akan pergi Dan tidak akan menyamai kita Maka ini yang paling pertama dan utama Dan berdoa kepada Allah Ta'ala Meminta kepada Allah Ta'ala Agar diberikan oleh Allah Ta'ala Calon yang baik Suami yang baik Yang menegakkan syariah Dan saya berharap Bahawa kebaikan para ibu adalah akan menjadi pendukung Suami yang baik Bahkan Saya merasakan Dan semua orang merasakan Bahawa seorang daya tidak akan merasa tenang Di dalam berdakwahnya Dan dia tidak akan merasa Kuat di dalam berdakwahnya Ketika memiliki seorang istri Yang dia tidak siap Untuk berjihad Dan menghadapi berbagai kesulitan Sebab tentunya Wajib dipahami bahwa Menjadi istri seorang mujahid ataupun seorang dai ataupun seorang muslim. Akan berbeda dengan kondisi yang lainnya. Yang bergemelapan dengan dunia. Dengan segala sesuatu yang ada. Berbeda di mana orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menegakkan dinul islam. Akan diuji dengan berbagai ujian. Maka dia harus memiliki kesabaran. Memiliki ketabahan, istiqomah di atas hak. Ikhwatul Iman Rahimakumullah, para ibu kaum Muslimin di mana saja berada, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan, para ibu senantiasa tegak istiqomah, sabar dalam tugas yang sangat besar ini, karena ibu sesungguhnya memiliki bagian yang sangat besar, memiliki jihad yang sangat besar. Karena jihadnya seorang wanita selain melakukan haji yang mabrur maka di antaranya adalah membina keluarga, membina anak di rumah, menjaga rumah, menjaga suami, Membuat ketenangan suami di rumah, Membuat ketenangan anak di rumah, menciptakan syariat Islam di rumah, itu adalah merupakan awal langkah yang pertama akan tegaknya syariat Islam di muka bumi ini dan akan terjadinya dan tegaknya daulah Islam ikhwatu iman rahimakumullah apa yang kita harapkan bisa terjadi manakala para ibu terutama memiliki keinginan dan jihad yang sangat tinggi di dalam menempuh tentang pendidikan menuju masyarakat yang Islami menuju generasi yang dipandang di dunia ini Subhanakallahu mubihamdika ashhadu allah ilahilanta astagfiru kawwatu bilaiq Assalamualaikum warahmatullahi